Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihna'udhu billahi min shururi a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Al-Mu'allif wa qawluhu Dan firman Allah ta'ala Ul katakanlah taala Kemarilah Atru akan membacakan Aku Nabi Mada apa-apa harrama Yang maharamkan Siapa rabbukum Tuhan kalian, alaikum atas kalian Katakanlah kepada Umatmu, kemarilah Akan aku bacakan Apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kalian Apa tu? Yang pertama Alla tushriku bihi Syai' Alla tushriku bihi syai' Jangan mensekutukan Kalian Bihi dengan Allah syai' Ada sesuatu apapun Ta'alau artinya Adalah Alummu wa akbilu Betul? Kama? Kemarilah Alummu, kemarilah Akbilu Menghadap lamasnya, marilah sama. Atru, maknanya Aku su'arikum Wa ukhbirukum menceritakan Pada kalian, dan menghabari Pada kalian Harama Al haram Al, -al mamnu'u min Sesuatu yang haram itu Adalah sesuatu yang Dilarang darinya Nu'u minhu Yang dilarang darinya Dilarang untuk dikerjakan bahwa Sesuatu yang haram Itu adalah sesuatu yang Pelakunya dihukum Dan yang meninggalkan Diberi pahala Itu kalau kita Definisikan haram Dari sisi Akibatnya Haram itu adalah sesuatu yang Bila kita kerjakan kita terancam hukuman. Bila kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Hanya saja meninggalkan tidak asal meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang haram yang ada pahalanya. Itu adalah apabila meninggalkannya itu ta'addudan, niat ibadah ya, niat karena Allah. Bukan karena dia enggak bisa mengerjakan bukan karena enggak ada, apa enggak terpikir dalam hatinya untuk mengerjakan yang haram, bukan Al-Ayat Ayat mana saja yang dimaksud Ay'ila akhirir ayat salatah min suratil an'am sampai terakhir tiga ayat dari surat ala an'am karena mu'alif musnudun yang baca pada hafal Qur'an Hanya dia sebutkan Sebagian Awal ayatnya saja Kul ta'alau atru ma harrama Rabbukum alaikum Alla tushriku bihi shay'a al-ayat Purnakan Lanjutkan bacanya sampai beberapa Ayat, yaitu sampai Tiga ayat Min ta'ala kul ta'alu Ila qawlihi Fi khitamil ayat Thalitha Dhalikum wassakum bihi la'allakum Tattakun Jadi mulai ayat ini Ulta'alau sampai Ayat yang ketiga Dhalikum wassaqun bihi La'allakum Tattakun Al-ma'nal ijamaali lila'ayah Ya'murullahu nabiyyahu Ay yakuula Liha'ulai Al-mushrikiin Al-lazina abadu gaira Allah Wa harramu Ma razaqahum Allah Allah perintah Kepada nabinya untuk berkata Kepada orang-orang musyrik Yang kebiasaan mereka Adalah abadu Waira Allah Menyembah selain Allah Wa harramu ma razaqahum Allah. Dan meharamkan Rizki yang Allah berikan pada mereka Wa qatalu awladahum Taqarruban lil asnam Dan membunuh anak-anaknya Untuk taqarrub Untuk dipersembahkan Kepada siapa? Berhala-berhala mereka Mereka mengerjakan Semua itu Dengan rakyu mereka Berdasarkan angan-angan Mereka Perasaan mereka Yang seperti itu baik Dan karena godaan setan Kepada mereka Wujuk rayu nyasetan kepada mereka Kata-kata apa yang diperintahkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad SAW Untuk disampaikan kepada mereka Adalah ma wa la Marilah Aku akan ceritakan Kepada kalian Apa saja yang telah diharamkan Oleh Allah Pencipta kalian yang menguasai kalian. Keharaman itu keharaman ya hak. Betul-betul haram dari Allah. Bukan sekedar perkiraan. Bukan sekedar angan-angan. Sebaliknya. Keharaman itu dasarnya adalah wahyu dan perintah dari Allah. Tidak seperti... Keharaman-keharaman Yang dianggap Atau diyakini oleh orang-orang musyrik Mereka mengharamkan binatang ini, itu Dan sebagainya, itu dasarnya apa itu? Perkiraan dari diri mereka Angan-angan mereka Persangkaan mereka Yang tidak ada dasar Wadadika Fima wassakum Bihi Fihadihil wassaya aroman hak haroman itu dia akan dicumai di dalam wasiat Allah yang 10 ini. Ayat ini tiga ayat tadi kalau kita hitung-hitung ada berapa wasiat? 10. Nah, setiap ayat akhir ayatnya dikasih akhiran apa? Dzalikum wasaqubih. Barikum wasaqum bih. Dharikum wassakum bihi la'allakum ta'akhirun. Dharikum wassakum bihi la'allakum tathakarun. Dharikum wassakum bihi la'allakum tathakun. Kaayat ta ini oleh para ulama dikenal dengan sepuluh wasiat. Allatihia, yang sepuluh wasiat itu adalah awalan, wassakum alla tushriku bihi syai'ah. Allah wasiat, perintah. Supaya kalian tidak Mensekutukan Allah Dengan apapun Dengan apapun tadi maksudnya gimana? Disekutukan dengan Apa saja dan dengan cara apa? Saja Dengan apa saja tidak terkecuali Malaikat, Nabi Orang-orang soleh, wali-wali Dengan cara Apapun Dengan syirik yang besar Atau syirik yang kesil Syirik sedikit atau syirik banyak semuanya enggak boleh. Fahadha nahyun umuman. Ini adalah larangan dari semua syirik. Umuman secara umum, artinya semua syirik. Fasamilakulla Mushrokin bihi. Min anwa'il ma'budati min <tip> dunillah. <tip> Maka mencakup pada semua cara, men, eh, semua yang disekutukan dengan Allah. Apapun macamnya, apapun bentuknya, apapun orangnya yang disembah selain Allah. Apakah batu, apakah pohon, apakah apalagi kuburan, apakah manusia, apakah malaikat, apakah bintang, apakah bulan, matahari semua sama terkecuali wa musyrokin fihi minwar iba demikian pula musyro finya artinya ibadah apa yang disekutukan atau ibadah apa yang dimasuki Syirik semua entah itu salat entah itu nazar entah itu doa entah itu istirata dan sebagainyanya larangan itu mencakup semua yang disekutukan dengan Allah dan mencakup semua cara mensekutukan Allah. Dengan apa Allah disekutukan dan dengan cara apa Allah disekutukan? Semua tercakup di situ. Mensekutukan Allah dengan malaikat haram, dengan nabi haram, dengan sapi haram dengan monyet haram dan kalau ngerti di India itu hampir punya semua yang dianggap unik dijadikan Tuhan tapi disembah monyet disembah, apa ah, saja disembah dan dengan cara Allah disekutukan, dan cara apa entah itu dalam salatnya entah itu dalam doanya, entah itu dalam ruku' sujud dan sebagainya itu yang pertama Dari 10 wasiat itu Yang pertama larangannya adalah apa? Didik Yang kedua Allah wasiat Allah perintah supaya kalian Berbuat baik kepada kedua orang tua Dengan sebaik-baiknya Bagaimana? Dengan berbakti pada keduanya Dan menjaga pada keduanya Dan menjaga pada keduanya Ota'atihima fi ghairi ma'syiatilah Dan menta'ati keduanya di dalam selain Perintah yang ma'syiat Batar kita rafu'i alaihima Dan tidak menyombongi kedua orang tua Dan ada tu penyakitnya kalau Anak itu Lebih sukses dari orang tua Anak itu Lebih pinter dari orang tua Anak itu Lebih Punya kedudukan daripada orang tua nya orang tuanya disepelekan. Orang tuanya disombongi. Dalisan nah, yang ketiga maksudnya adalah Allah berin wasiat supaya kalian tidak membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin. Kalian jangan mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Ramus itu begitu. Iya dulu begitu. Kalau punya anak perempuan tuh malu sekali, merasa hina sekali. Ya kalau anakmu perempuan gimana? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa talla wujuhuh musgaddan wa huwa yatawara minal qaumi min su'i ma busyirabi ayum sikuhu 'ala hunin am yadusuhu fit-turab kala dia diberi kabar anakmu lahir perempuan wajah langsung merah kayak taman tanya merah tampak item saking apanya lalu lalu buhu qadhib dan marahan marah Ahan susah, kena Aduh, perempuan Dia tawara minalqom Dia berusaha menutup-nutup Berusaha sebagaimana Gak ada yang tahu kalau dia punya anak Perempuan Apa? Kabar yang dia dapet adalah kabar jelek Kabar buruk, aib Lalu bagaimana? ala hunin An yadussuhu fi Dia hanya ada dua pilihan Anaknya tetap dipelihara Walaupun dia merasa hina Atau anak itu Dia kubur dalam hidup-hidup dalam tanah Maka Turun ayat melarang apa? Jangan bunuh anak Entah karena malu Biasanya kalau anak perempuan dibunuh karena apa? Merasa malu <tum> Begitu juga Jangan bunuh anaknya karena takut lalat. Di intinya apapun alasannya. Gak boleh anak dibunuh. Karena malu. Karena takut miskin. Takut repot. apalagi Sayang anak. Tidak. <tuk> itu pernah ada di berita itu. Dasar orang sayang anak saking sayangnya sama anaknya. Nah, anaknya dibunuh apa Tidak tahu punya keyakinan apa? Kalau ingin segera Masuk surga bareng-bareng anaknya atau gimana Tidak tahu Kalau membunuh Anak itu karena masalah Rizki, masalah Makan, masalah takut melarat Ketahuilah bahwa Yang memberi rizki kalian Yang memberi rezeki pada mereka Itu adalah Allah Falastum terzuku'nahum si bukan kalian yang memberi reki kepada mereka bahkan kalian tidak bisa memberi rezeki pada diri kalian sendiri Hai wasiat yang ke3 wasiat yang keempat Allah wasksiat Allah perintah supaya kalian tidak dekat-dekat dengan fawahish. Apa fawahish itu? Dosa-dosa besar. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang dimaksud dengan fawahish adalah -ma semua ad maksiat. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang mendekati. Tarangan untuk dekat dengan maksiat itu lebih tegas Lebih balik, apa lebih balik Lebih mandes Lebih sangat Daripada Larangan untuk Mengerjakan Maksiat Tidak hanya Jangan maksiat saja larangannya bukan Tapi segala sesuatu Yang menyerumuskan kalian pada maksiat Juga jangan Jangan dikerjakan Ini adalah masyarakat Islam Laki-laki Tidak boleh memandang perempuan yang tidak Perempuan Tidak boleh memandang laki-laki yang tidak Mahrop, kenapa itu? Itu adalah jalan Terjadinya kemasyhatan Perang itu berawal dari apa? Memandang Memandang Menyapa Terus Kenalan Terus Tukar nomor HP Terus Nah, chattingan, terus dan seterusnya sampai akhirnya terjadi zina jarang sekali orang zina itu kok begitu ketemu tertarik langsung yuk kita zina yuk jarang sekali yang begitu itu yang paling banyak semuanya itu terjadi dengan proses di sedikit, sedikit yang kelima khusus f Allah perintah wasiat supaya kalian tidak membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh Siapa yang diharamkan untuk dibunuh itu Baian nafsul mu'minah yang pertama adalah dirinya orang iman orang iman enggak boleh dibunuh virtu anuqatilannasa hatta asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yaqimus shalah wa yutuuz zakah fa idza faalu dzalika asamu minni bimaahum wa amwalahum billahi haqul isr. Orang yang bersyahadat, salat, wa Zakat Udah dibunuh Kecuali dengan haknya Islam, maksudnya apa? Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran Yang Mewajibkan dia Dibunuh Kemudian wal mu'ahadah Siapa mu'ahadah itu? Wal mu'ahidah ya Bukan mu'ahadah -mu Diri Atau seorang yang punya ikatan Janji dengan orang Islam Illa bilhaq, kecuali dengan Hab Al-Mu'ahidah itu Ada kafir dhimmi Siapa kafir dhimmi? Kafir dimmi itu Adalah Orang kafir Yang Tidak diperangi Dengan Konsekuensi ya sanggup Membayar Dia gak diperangi Nantinya dia membayar wajar. Itu kafir limni. Ada kafir mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad itu? Adalah orang kafir punya kesepakatan damai dengan orang seram. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Siapa itu? Orang kafir yang diberi keamanan Dijamin keamanannya Untuk masuk ke wilayah Orang Islam Baik yang memberi itu Perorangan Ataupun imam ya, Misalnya Orang kafir Ingin masuk ke Wilayah orang Islam Entah urusan kerja Atau Pengen, karena pengen tahu Islam seperti apa. Kemudian imam memberi dia jaminan. Atau so, ada orang Islam yang menjamin keamanannya. ya seperti namanya kafir. Musta'man. Nah, baik kafir, mu'ahad, musta'man, zimmi. Semuanya tidak boleh dibunuh. Illa bil- kecuali dengan. Pale ada alasan-alasan yang membenarkan dia dibunuh. Apa saja yang dibenarkan atau alasan yang dibenarkan untuk membunuh orang iman atau orang Islam? Alladhi bihu qatraha, hak yang memboleh yang membolehkan dia dibunuh. Apa itu? Min <tuh> qisas, Karena dia membunuh Islam. Auzinan ba'da ihsan Atau zina setelah Muhson Apa kriteria ihsan itu? Bagaimana Apa syaratnya seseorang itu Dikatakan muhson dalam masalah zina ini Ayo apa? Dia sudah Pernah melakukan Jimak Di dalam pernikahan Yawstah Dalam keadaan balik Dan berakal nah, Dia sudah Merasakan cimak Dalam pernikahan Yang sah Dalam keadaan berakal Dan sudah Balik Itu namanya Muson Kalau dia sudah pernah nikah Tapi belum pernah Merasakan cimak nah, Sudah muson atau belum? belum. Dia sudah merasakan jima tapi di luar nikah zina, misalnya. Sudah masuk apa belum? Belum. Dia sudah merasakan jima dalam pernikahan tapi nikahnya enggak sah. Sudah masuk sana? Belum. Dia sudah merasakan jima dalam keada apa? Keadaan atau dalam pernikahan? Tapi dia keadaannya gila. So, keadaannya belum balik. Sudah dikatakan muson? Belum. terus syaratnya apa? Ison. A'uriddadin <tuh> ba'da islam. Atau murtad setelah islam. Inilah tiga hal yang menjadikan Orang Islam yang asalnya Haram darahnya Jadi boleh di Bunuh Yang ke enam Hadisan <tik> Allah wasiat Supaya kalian tidak dekat-dekat Dengan hartanya anak yatim Siapa anak yatim itu <tik> Anak kecil Yang bapaknya sudah mati Bapaknya mati, dia belum balik. Itu namanya yatim. Illa billatihi ya'asan. Kecuali dengan cara yang baik. Kalau tidak dengan cara yang baik, tidak boleh dekat-dekat dengan hartanya anak yatim. Cara yang baik itu seperti apa? Min tasrifihi bima yahfaduhu mengelola hartanya anak Dengan cara yang Yahfaduhu Dengan cara yang menjaga Harta itu dari kerusakan Ini apa? Dikelola Dengan cara yang tidak Merusak hartanya Oh harta itu Dikembangkan untuk anak yatim itu nah, ya Artanya anak yatim ini Di Bisnis, dipakai dagang Hasilnya untuk anak yatim itu Dan dia punya tanah Tanahnya ditanami, padi Tanami jagung, hasilnya buat siapa? Anak yatim itu Sampai Harta itu diserahkan Kembali kepada anak yatim ketika Dia sudah dewasa Maksud asyuddah itu apa? Ayy ar-rusda wa zawalas safahi ma'al buruk Dia sudah rasyid Apa artinya dia sudah rasyid? Sudah ngerti bagaimana cara Menggunakan harta yang bener Mengelola harta yang bener Itu namanya Rasyid Dan hilangnya safah Safah itu apa? Maksudnya kebodohan Apa yang dimaksud kebodohan sini Gak ngerti Cara menggunakan harta yang baik Misal gimana Anak ini dikasih uang 100.000 ribu, sebentar habis buat apa Buat ribetakor Ini berarti safah um, Dikasih uang 100.000 sehari habis buat apa Beli es krim, safah nih Buat beli pelombongan Buat beli balon, buat beli rokok Lebih-lebih lagi, ini safah Tapi dia dikasih uang 100 ribu Gitu Sudah dicek, masih berapa uangnya Oh masih utuh Nah, walaupun dia belanja normal lah Kemarin dia jajan, tapi ya Banyak, jajan cuma 2 ribu Oh ya, atau bahkan Setelah dicek uang 100 nya Ternyata nambah Buat apa itu, oh kemarin dia Kulaan batagor nah terus dijual lagi Jadi ini sudah Rasid Ma'al bulu Beserta balik Jadi dia sudah ngerti Cara ngelola harta yang bener Dan keadaannya sudah Balik, baru boleh Diserahkan Hartanya, kalau belum Tidak boleh, biar walinya Dulu yang megang Hartanya, seperti itu Sabi'an yang ketujuh Wa'awful Kaila wal-mizana bil tetapilah takaran dan timbangan dengan adil dan ah. tidak memaksa seseorang kecuali tak mampunya dia, tak mampunya dia. orang itu kalau nimbang biasanya semakin murah dagangan itu semakin longgar cara nimbangnya semakin mahal, semakin teliti nimbangnya, takaran juga begitu ya seperti itu Allah gak, gak memaksa di luar kemampuan misalnya saya nimbang gabah nih kalau misalnya harus pas, betul 100% sulit kan saya nimbang gabah satu kintal itu harus yang pas kilo tidak lebih 1 gram atau 2 gram, tidak lebih Sulit. Sulit Kalau misalnya lebih 1 on 2 on dari 100 kintal itu Dari 1 kintal itu Wajar Tapi kalau emas misalnya 1 gram kok lebihnya 1 gram juga wajar Gitu Gak wajar Kenapa Semakin mahal harganya Semakin teliti Menimbangnya semakin teliti Menakarnya Intinya perintah Allah adalah Ketika menimbang Timbanglah dengan adil Ketika menakar, takarlah dengan Adil Jangan kalau Kita yang menimbangkan Nimbangnya kurang, kalau kita yang Ditimbangkan, minta timbangannya Pas atau lebih Itu namanya Tadfif Wailulil mutafifin Apa artinya mutafifin itu? Orang-orang yang Curang Ay aqimul adilan Fil akhdi wal i'tai Hasab asti ta'adjikum Tetapilah keadilan Di dalam mengambil dan memberi Sa'pol kemampuan kalian Baik Kita dalam posisi yang memberi Atau posisi yang mengambil Rubaya Adil Sa'pol kemampuan Kaminan Yang ke wa idza Ketika kalian berbicara supaya yang adil walaupun berbicara tentang kerabatnya Maksudnya apa? fil alal Allah perintah berbuat adil di dalam ucapan Baik berkaitan dengan orang dekat ataupun orang yang jauh. Misal, dia jadi saksi dalam pengadilan. Walaupun dia bersaksi untuk kerabatnya ya harus yang adil. Jangan mentang-mentang itu kerabatnya, kemudian eh, eh, membuat penyaksian yang tidak benar, yang menguntungkan Kerabatnya Atau kementang-mentang Itu bukan kerabatnya Orang jauh atau orang yang dia benci Kemudian membuat Penyaksian yang bohong yang meru Ikan Itu jangan Menilai seseorang juga sama Seandainya kita harus menilai seseorang juga harus yang Yang adil Kepada siapapun Bahkan kepada orang yang kita Benci sekalipun Harus menilai dengan adil jangan nambah-nambahi keburukannya jangan mengurangi kejelekannya kebanyakan orang kalau sudah enggak senang nah akhirnya apa kejelekannya dibesar-besarkan terus kebaikannya enggak diungkit sama sekali itu tidak tidak adil ba'dal amri bil 'adzi fil fi'l Allah perintah adil dalam berbicara setelah Allah perintah adil dalam perbuatan. Mana yang perbuatannya? Wa'awful kaila wal mizana bil kistu. Itu adil dalam perbuatan. Nasi'an yang ke 9 adalah wa ahdillahi awfu. Apa yang dimaksud ahdillahi? Adalah wasiyyatahu lati wasokum biha. Pasiat-pasiat Allah, perintah-perintah Allah yang diperintahkan pada kalian. Aufu, tetapilah. Tetapilah semua perintah-perintah Allah pada kalian. A'i'inqadu li dhalika. Mengikutilah perintah-perintah itu. Pataknya gimana? Di'an tuti'uhu fima amara bihi wa naha'an. Wa Ta ta'amalu bi kitabihi wa sunnati nabiya. Kalian mentaati Allah Dalam setiap perintahnya Dan setiap larangannya. Mentaati perintah itu gimana? Perintahnya dikerjakan. Mentaati larangan gimana? Larangannya ditinggalkan. Itu artinya Menetapi perintah Allah menetapi Wasiatnya Allah. Dan kalian mengerjakan kitabnya Allah Al-Qur'an dan sunah-sunah nabinya. Ashiran yang ke-10. Wa ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah. Tuh apa? Tatabilah. Wala tatabiaus subula Fatafarraqabikum Ansabili Dan jangan Nengikuti jalan-jalan yang lain Selain jalan yang telah Digariskan oleh Allah ya Akibatnya Fatafarraqabikum ansabili Jalan-jalan itu membawa kalian Jauh dari jalan-jalan Allah Hada Itu tadi bisa dimana Islam secara umum Atau hadanya kembali kepada perintah yang disebutkan dari atas dari awal ayat Allah tushriku bihi syai'ah sampai disini ayat alladhi awsitukum bihi fi hataini al ayatain Hada itu maksudnya adalah semua yang aku wasiatkan pada kalian dalam dua ayat sebelumnya mintar kilman hiya dari meninggalkan yang dilarang wa asyrik yang paling besar larangannya adalah syirik wa wajibat dan meninggalkan yang dan mengerjakan yang wajib wa adhamu ad tauhid yang paling besar kewajiban itu adalah tauhid ri wasiat yang diberikan oleh Allah itulah wassiratul mustaqim okay. itulah jalan yang lurus kalau kalian Pengen jalan yang lurus. Pengen jalan yang benar. Tetapi wasiatku tadi. Fattabi'uh wala tatabi'uh subul. Dan jangan mengikuti beberapa jalan. Jalan-jalan yang dimaksud di sini maksudnya apa? Al-bida' wa syubhad. Bid'ah-bid'ah. Jadi syubhad-syubhad. Apa syubhat itu syubhad itu? Syubhad itu sesuatu yang salah, sesuatu yang gak benar. Yang ditampakkan seakan-akan itu benar itu namanya apa? subhan alasan-alasan yang seperti dalil sebenarnya itu bukan dalil, itu namanya subhan jadi jangan mengikuti jalan-jalan selain yang telah ditentukan oleh Allah tetapi agama dengan cara bid'ah bid'ah itu bisa jadi bid'ah, bid'ahnya nebita akidahnya meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah nebita akomongannya -ah mecapkan kalimat-kalimat dengan niat ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tikir-tikir yang tidak ada contohnya misalnya tikir kalimat tahlil dengan la ilah, la ilah, la -Ila, la ilah, la, -Ila, la, -Ila, la -Ila selas 100 kali baca illallah illallah illallah, illallah. itu bidah itu bidah atau zikirnya hanya menyebut Allah saja Allah Allah Allah Allah Allah itu juga bidah karena apa seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu atau perilaku pekerjaan-pekerjaan seperti hari raya hari raya perayaan perayaan yang tidak ada dalam Islam kemudian kita ada adakan Itu berarti bin'ah. Gerakan-gerakan ibadah yang kita tambahkan dalam salat dan sebagainya yang tidak ada dalilnya. Itu namanya bin'ah. Kalau kita ibadah dengan cara bin'ah atau dalil kita mengikuti subhat-subhat berarti apa? Kita sudah mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Akibatnya akan seperti apa? Ketika seseorang sudah Keluar dari jalan yang lurus Yang telah ditentukan oleh Allah Akan menimbulkan perpecahan Sumber dari segala Perpecahan yang terjadi dalam Islam Itu adalah apa? Nah Meninggalkan Quran Hadith Itu Tumbernya perpecahan Yang paling utama itu Orang meninggalkan Quran dan Hadith Walaupun dia orang Islam Lalu apa biasanya motifnya? Orang tidak mau kembali pada karena hati. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Sudah kadung mantap dengan kebiasaannya yang bid'ah. akhirnya apa? Dia menolak dalil. Ya, ahli bid'ah oleh ulama disebut dengan sebutan apa? Ahlul ahwa. Ahlul pengikut hawa nafsu Karena kebanyakan mereka Mengerjakan bid'ah Itu dasarnya ya hawa nafsu Dan menolak dalil juga dengan hawa Nasuh Ketika sudah masuk ke bid'ah Mengikuti subhat Terjadi apa? Perpecahan Terjadi perpecahan Kelakannya Perpecahan ini bukan Mendekatkan kita kepada jalan yang Benar, enggak Tapi ansabili Menjauhkan kita dari jalan yang Benar Maka Kalau kita ingin Umat Islam itu bersatu Kompak, hukum Buyuk Kuat Para satu-satunya adalah dengan apa Kembali kepada Quran Ayo, letakkan kepentinganmu. Letakkan hawanasumu. Mua kembali kepada Quran dan Hadith. Taruk ikunya. Taruk kengsinya. Kembali kepada Quran Hadith. kalau semua bisa begitu, umat islam akan bersatu. Umat islam akan kompat, umat islam akan hukum guyub dan seterusnya. Kenapa? Kita sudah tahu penyebab perpecahan itu apa? Penyebab perselisihan adalah hawa nafsu yang diikuti. Fatafarraqu bikum sabili. Apa artinya fatafarraqu bikum sabili? misah kalian jauh dari jalannya Allah. Maksudnya adalah tamilu wa <tavarka> tatashattatu bikum <ansabili> Dia akan menyimpangkan kalian Memecah belah kalian Menjauhkan kalian dari agama Allah Munasabatul ayati Lilbab Hubungan ayat ini dengan Bab-bab apa tadi? Hukumnya tauhid Atau wajibnya tauhid Sesuai ngga Ayat ini Dimasukkan dalam bab wajibnya Tauhid Kalau kalau cocok berarti rasa ada Kesesuaiannya. Makanya di disini diungkap. Apa kesesuaiannya? Adalah Annallaha subhanahu dhaqara fiha jumalan minal muharramat. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan beberapa keharaman. Jumalan, beberapa jumlah. Maksudnya beberapa keharaman. Ibtada'aha bin nahi'ani syirki. Allah memulainya dengan larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik itu memberikan kesimpulan mengundang kesimpulan perintah tawhid. Nah, perintah apa? Bertawhid. Kesimpulan itu diambil dari apa? Dilalatul iktidok Dilalatul iktidok Dengan dilalatul iktidok Atau dilalatul Konsekuensi Dari apa yang ditunjukkan oleh Tuh Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari apa? Nah, kalo saya Gak boleh syirik Konsekuensinya berarti apa? Saya harus Bertawahid. Ini pengertian yang otomatis begitu. Kalau saya gak boleh syirik berarti saya harus bertawahid. Kalau ayat tadi menyebutkan bahwa keharaman yang pertama yang paling besar adalah syirik. Berarti otomatis kewajiban yang pertama yang paling besar adalah apa? tauhid Dhal dzalika ala anna tauhid awjabul wajibat. Ha itu menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Wa annasyirkah adhamul muharramat. Dan syirik adalah keharaman yang paling besar. Sudah? Jadi jelas? Apa hubungannya ayat ini Dengan bab hukumnya Tauhid atau wajibnya Tauhid Ayat ini Menunjukkan bahwa Tauhid adalah kewajiban Yang paling utama Dan syirik yang merupakan Kebalikannya Tauhid adalah Keharaman yang paling Utama atau paling <tuh> Ma minal ayat Beberapa yang bisa disimpulkan Dari ayat-ayat tadi Yang pertama adalah Anna syirka aadamul muharramat Wa anna tauhida Awjabul wajiban Sirik adalah Keharaman yang paling besar Dan tauhid adalah Kewajiban yang paling wajib Jadi kalau kita ditanya Apa kewajiban utama kita adalah Tauhid haraman yang paling harus kita jauhi adalah Syirik yang kedua besarnya hak kedua orang tua nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa hak kedua orang tua itu besar dari Urutan keharaman yang disebutkan oleh Allah di sini Atau urutan kewajiban yang disebutkan dalam ayat ini Dimana nah, Kewajiban Berbuat baik kepada orang tua Itu Ditempatkan di urutan yang keberapa dalam ayat ini Di urutan yang kedua Setelah apa Setelah haknya Allah Setelah kewajiban bertauhid, setelah larangan rang berbuat syirik. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban berbuat baik kepada orang tua, larangan na, durhaka kepada kedua orang tua. Maka itu menunjukkan betapa besar haknya orang tua kepada anak. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haqin aram membunuh seseorang dengan tanpa hak. Apalagi kalau yang dibunuh itu adalah kerabat. Anak misalnya. Orang tua misalnya, saudara misalnya. Itu lebih-lebih. Orang itu begitu dia menyatakan Islam saja, terbukti Islamnya, ga boleh dibunuh. Membunuh dia, fahalnya sudah Besar. Apalagi ini Rabatnya sendiri. Anaknya sendiri. Orang tua sendiri. Lebih-lebih. Yang keempat, Tahrimu akli mali liyatim. Aramnya makan harta anak yatim. Jika mengelola harta yatim itu Manat yang luar biasa besarnya dikerjakan dengan sangat hati-hati Kalau Sampai kita makan Tanpa hak dosanya besar, dosanya besar Dan disyariatkan Bekerja Atau melakukan sesuatu Untuk kebaikan hartanya Anak yatim Misalnya Kita ini dapat amanat mengelola hartanya anak yatim kita disyariatkan untuk mengelola harta ini bagaimana? Harta ini bisa tambah terus. Setidaknya enggak curas. Enggak habis, enggak menyusut. Gimana caranya? Kalau hartanya itu misalnya sawah, nah gimana? Sawah nyeri bisa menghasilkan dan hasilnya untuk anak yatim. Kalau hartanya ini uang lah. Uang ini kalau disimpan saja nilainya makin lama makin kurang terus. Nah, gimana ini? Nah, Uangnya dipakai usaha, hasilnya untuk anak yatim itu Itu disyariatkan begitu Kemudian yang kelima adalah Wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'id Wajibnya berbuat adil dalam ucapan ataupun perbuatan Kepada orang yang dekat, kerabat, ataupun orang yang jauh Adil hukumnya wajib Adil itu apa sih? Adil itu tidak mengurangi hak Itu namanya Adil Memberikan Yang wajib diberikan dan tidak mengambil Yang tidak boleh diambil Itu namanya adil Dalam masalah apa saja Masalah hukum Masalah penyaksian Atau bahkan penelian Misalnya saya menilai Seseorang Seandainya Perlu menilai seseorang. Saya terpaksa harus menilai seseorang. Saya harus menilainya dengan adil. Gimana menilai yang adil itu? Menilai yang adil itu adalah seimbang. Dalam mengungkap kecerikannya dan kebaikannya. Jangan sampai orang itu hanya diungkap kejelekannya kecerikannya. Tok, kebaikannya engga. Kebaikannya ditutup-tutupi Keceraikannya dibesar-besarkan Enggak adil Kemudian yang keenam enam adalah Wujubul wafai bil ahd Wajibnya Melaksanakan Atau menetapi janji Janji itu Bisa berarti Perintah Allah kepada kita Bisa ada janji kita kepada siapa? Allah Ataupun janji kita kepada sesama manusia Harus ditetapnya Yang ketujuh, wujubu tiba'i dinil islam wa tarki ma'adah Wajibnya, mengikuti agama islam dan meninggalkan agama selain agama islam Kemudian, nah, dalam islam juga sama nah, Wajib mengikuti sunnah rasulullah s.a.w. dan meninggalkan bid'ah Kemudian yang kedelapan, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Menentukan yang haram, menentukan yang halal, itu adalah haknya Allah kita tidak bisa tidak boleh menghalalkan sesuatu yang tidak yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah enggak boleh. Pantes? Eh?